Ik heb geen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Indonesia dimana pun Anda berada. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio pagi hari ini. Kembali kita ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan A'a. Beraksi. Hi, apa kabar, Bu? Baik. Sehat semua ya, Bu? Ya? Alhamdulillah. Bapak-bapaknya baik, Pak? Alhamdulillah. Tadi bapak ke sini bilang sama istrinya nggak? Baik. Hah? Oh istrinya ikut ya, tapi ya, kalau yang gak ikut bilang dulu, bilang sama istrinya ya. ya, ya. Iya pastilah ya namanya suami istri kalau mau pergi kemana-mana pasti uh, saling memberi tahu. Nah karena bapak-bapak ya istri ini adalah ibu dari anak-anak kita. Istri juga lah yang uh, mengatur rumah tangga tiga, uh, kita yang menyiapkan makanan, pakaian. Dan juga mendidik anak-anak kita. Dan tidak sedikit tapi yang menganggap remeh seorang istri. Karena pekerjaannya sebab hanya katanya, hanya sebagai ibu rumah tangga. Padahal dalam Islam wanita adalah tiang negara. Jika wanitanya baik, maka baiklah negaranya. Jika wanita buruk, maka negara juga ikut buruk. Nah, pagi hari ini kita akan membahas masalah tersebut. Kita akan ikuti tausia mama tentang bahagiakan istrimu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati marina Man yahdillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an illallah wa la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu Uwa Rasuluh. Bahagiakan istri. Dalam rumah tangga ada suami, ada istri. Suami punya kewajiban buat istri. Yang merupakan hak istri Swami, suami. Istri punya kewajiban kepada suami. Yang merupakan hak suami dari istri. Rumah tangga milik berdua. Milik suami, istri. istri. Maka dalam rumah tangga. Harus ada empat T Saling cinta-mencintai. ta'un saling tolong-menolong. Tasawur, saling bermusyawarah, Ta'afi, saling memaafkan kalau ada kesalahan. Yang namanya perempuan. Ngurusin rumah tangga. Tadi Abel bilang nyapu, ngepel. Masuk. Belanja, masak, cuci piring, bebenah. Nyuci, ngupiak cucian, diperes, dijemreng, diangkatin, diteriska masak deui, nariska deui. Nyapu deui, ngepel deui, terus kerjaan. Maaf. Ada diantara antara para suami yang meremehkan istrinya. Allah dia ma konco wingking. Orang belakang. Dianggapnya manusia nomor dua. Jadi suami itu jangan menganggap istri orang nomor dua. ...tapi istri adalah belahan jiwa. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladih hola kogumin wahidah... ...wa hola kogumin zaujaha. pertama. Istri pasangan suami. Suami pasangan istri, Bukan nomor dua. Yang namanya pasangan saling. Saling menyayangi. Saling melindungi. Saling menasehati. Salah. Kalau seorang suami menganggap istrinya hanya konco wingking. Orang yang di belakang yang tidak layak masuk ke depan. Itu adalah pendapat yang sangat salah. Suami agar mendapatkan rumah tangga yang tenang, yang tenteram, dan bahkan kita semua wajib membuat istrinya bahagia. Caranya bagaimana? Satu, kalau yang baru nikah namanya juga berbulan madu. Hmm. Enak aja dah sayur sayur ke, keasinan enak. Enak ya. Nasi kekerasan enak. enak banget, Bini baru bangun cantik. Iya, wangi. Baru nikah gituloh. Abdul Nikah sudah berapa tahun Amaria? Uh, uh, sembilan. Saya tanya ada nggak perubahan sikap Abdul sama Maria selama sembilan tahun dibanding dengan kalian waktu pertama nikah? Ada. Kencengan Mahesa. Ada nggak sikap Abdul yang berubah sama Ria? Misalnya waktu pertama ketemu, yang sekarang palalu peang. Misalnya, ada nggak sikap itu? Kalau itu nggak. Insya Allah. Insya Allah ya. Ada nggak sikap-sikap yang dulu Abdul pertama nikah dengan Ria memuji-muji, sekarang kadang-kadang tidak menyukai? Ada nggak? Ada. Wajar sebagai seorang manusia. Namun Anda sebagai suami dan suami-suami yang lain. Hmm. Satu, selalu adakan obrolan. Kapan senggang, misalnya siang masing-masing sibuk. Malam, menjelang tidur ngobrol, bercanda, maaf. Obrolan dan candaan ini dibutuhkan. Jangan bete bini urusin rumah tangga dari melek mata, ampe tidur, ampe tenggelam matahari, ampe tenggelam mata suami. Wow. Baru berhenti itu istri kerja. Jangan anggap gampang capean kita, kali perempuan daripada bapak-bapak. Bapak-bapak kerjanya jam 8, apa jam 4 sore. Kita emak-emak dari melek mata, ampe tenggelam matahari, ampe tenggelam mata suami, baru berhenti. Tuh. Makanya usahakan ada obrolan. Ngobrol, menjelang tidur bercanda, apalagi sekali-kali sampaikan tanda cinta anda kepada istri anda, misalnya, aduh, izin saya mikin cantik aja, ah. belikanlah baju kembang-kembang sama pinky, pakai deh mah pakai begitu isinya dipakai dipuji mas suami ya allah istri saya ini makin cantik pakai baju kembang-kembang ah. pernahkah anda memuji istri anda seperti ini jawab jangan pada yang ngir begitu pernah itu perintah allah tahu wahasyruhun nabil ma'aruf hai para suami lakukan istri anda perlakukan dengan baik puji mereka Belay mereka, ah. kecup mereka, kusap uh. kepala mereka, ah. kecup kening mereka. Wow. Itu membuat isi anda bahagia lu, dan nyengir lagi aki-aki. <laughs> Pertanyaan saya, kapan anda terakhir memuji istri anda? Uh, lebaran tahun semen... <laughs> <laughs> si koyo nyengir ajak kudu. Sekarang balik kesini. Yeah. Kapan Amung terakhir memuji kecantikan Nuna? Tadi pagi, Ma. Wow. Serius dong. Tadi pagi. Oh, sampe keringetan. <laughs> Artinya terboong, kibul. Iya. Kapan Agus terakhir memuji Ita? Setiap hari sih. Yes, serius nih. Asrur gak usah ditanya. Sampai-sampai si anget. Ajis kapan terakhir memuji dia? Setiap detik, Ma. Oh. <laughs> <lacht> Lebay. <Yeah>. Lebay. <lacht> Jadi suami punya kewajiban ajak bicara istrinya, memuji kecantikan istrinya, membelai istrinya. Tadi Abdel kan bilang, Anda sebagai suami kalau di rumah enggak ada istri Anda. Hargai istri Anda. Dia yang membuat kenikmatan buat kalian laki-laki. Istri Anda lah yang mengandung anak-anak Anda. Istri andalah yang melahirkan anak-anak anda. Lelaki mah tahu enaknya doang. Bini lupa pada tuh, atas hey. tengah mati mikir. Boh, pada girang. Masalah nyuapin, nyebokin lagi makan anak pup. Masalah menjaga, membimbing, ngajakin bikin PR dan seterusnya. Masa Allah, ini pekerjaan yang tidak mudah. Makanya tugas suami apa? Bantu istri yang berusaha rumah tangga. Rasul. Anda lihat dalam kitab Arbar Janji. Masa Allah dikatakan. Muhammad Rasulullah. Dijahitnya sebaiknya yang sobek. Dijahitnya sepatunya yang putus. Beliau memerah sendiri susu kambingnya. Beliau membantu istri dalam urusan rumah tangga. Beliau... Menjenguk orang yang sakit. Mengantarkan ke kubur orang yang meninggal dunia. Beliau duduk dengan pakir miskin. Tidak pernah memandang rendah dan hina orang yang tidak berpunya. Itu yang ada pikirkan. Rasul kalau melihat isinya sibuk di dapur ngebantuin. Ini mah bini bak-bik-bak bak di dapur suami nonton TV. Aja baca koran mikir. Datang ke dapur bantuin. Bahagia tuh istri. Walaupun cuman ini diapain, ini cuci ya, ini diris. Walaupun ngirisannya menyon sedikit, istri bahagia. Saya tidak main-main. Itu diantaranya. Sudah ngajak ngobrol istri. Tanya kegiatannya dari siang tadi ada apa saja. Bagaimana ada anak-anak yang nakal atau tidak. Ada tamu yang tidak menyenangkan. Itu ditanya oleh suami, itu istri senang, bahagia. Masa Allah, sekali-kali jadilah orang yang romantis. Anak-anak hmm. sudah pada tertidur oh. Ambil dari tas kantor Anda Bunga oh. Wahai istriku, kuserahkan bunga ini untukmu oh. Tanda cintaku padamu Bunganya gede-gede <tik> <tik> Pernahkah Anda melakukan ini? Enggak Tapi memang ada suami yang romantis. Minimalah dengan pandangan mata yang menyejukkan. Dengan senyuman yang manis. Makanya Anda kalau pulang kerja, kalau mau tidur dengan istri, gosok gigi yang bersih. Jadi ketika Anda berbisik-bisik di samping istri Anda tidak bau. Ah, Itu maksud saya. Karena kalau suami... Ngobrol dekat istrinya Belum gosok gigi eh. Itu istrinya sudah merasa senang Tapi jadi ilfil <tik> Makanya Kebersihan merupakan bagian Daripada iman Apalagi yang harus suami lakukan Beri Sekali-kali istri anda uang lebih ah. Mah Ada rejeki pergi ke salon Gih ah. Sepuluh lembar yang merah ya. Ibu mau Wow. wow, ngomong. Ma, ayah nih ada rezeki lebih nih, dapat bonus tadi dari kantor. Beli gi ke pasar Tanah Abang, baju kembang-kembang. Saya yakin istrinya akan bahagia, akan senang ya Allah. Kenapa? Kalau Anda para suami tidak pernah memuji istri Anda, Padahal istri Anda masih cantik dan danan rapi. Di luar ada laki-laki lain memuji istri Anda. Tidak mustahil hatinya terbersit lebih menyukai orang lain daripada suaminya yang pelit pujian. Mikir. Maukah kalau Anda punya istri hatinya berpindah ke lain hati? Tidak. Makanya puji mereka, kasih duit mereka. Berikan pujian, kecupan dan segala yang menyenangkan. Insya Allah. Rasul pun mengajarkan kalau Anda berhubungan badan berikan kepuasan buat istri Anda baru suami menyelesaikan urusannya jangan egois asalkan yang sendiri karena Allah berfirman hunnal libasul lakum wa antum libasul lahuna ketika suami istri berhubungan badan suami pakai milik istri Isti pake milik suami, makanya Anda sebagai suami wajib memberikan Kepuasan kepada is Anda Baru selesai itu menyelesaikan Urusan sendiri Begitu Al-Quran mengajarkan Jangan pada nyengir, yeah. nyengir mulu is de andere kant bent, dan is het zo dat sudah aan de andere Kalau saya nggak pernah minta bikinin kopi lagi sama istri saya, karena dia kalau bikinin kopi selalu kemanisan. Ternyata kalau lagi bikin kopi dia bikinnya sambil senyum. Wah. Wow. Wow. <laughs> Langsung kumbang kempis pak kalau istri digituin, pak ya. Ini juga ibu-ibu di sini juga cantik dulunya. Iya. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Ar-rijalu alan nisa an bima faddala Allahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami wajib memberikan sebagian rezekinya, bukan semuanya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Rumah. Pakaian. Mm -hmm. Makanan minuman. Pendidikan. Kesehatan. Ini kewajiban seorang suami.